Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah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 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَيَتَّقِ رَسُولَهُ فَإِنَّهُ فَاذَ فَازَ فَوزًا عَظِيمًا أما بعد. فَإِنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ كَأُمَمِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ يَا Wa wafakani wa iyakum lima yuhibbuhu wa Demikian juga kaum muslimin dan muslimat Para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Baik yang berada di Indonesia ataupun di luar negeri Rahimani wa rahimakumullah Dan juga para pendengar radio majas Di kompleks pondok pesantren Jamilur Rahman yang dirahmati Allah Allah rahimani wa rahimakumullah dan juga sekitarnya baik yang berada di Kota Gede, Sampangan, Wirokerten, Botok Kenceng, eh, Sawu dan yang lainnya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan tidak ada kurang satu apapun Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan Memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa meyakini, mengucapkan, melaksanakan Segala perkara yang dicintai dan diridui oleh Allah Dan menjauhi segala keyakinan, ucapan dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma, amin masih pada bab ke-34 dari kitab Riyadus Salihin yaitu Babul Wasiyati Bin Nisa Bab tentang wasiat, pesan untuk berbuat baik kepada wanita Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Ayat-ayat yang dinukil oleh Al-Muallif, Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala, yaitu yang pertama Adalah surat An-Nisa, ayat 19 wa Wa'ashiruhun Nabil Ma'ruf Dan pergaulilah Mereka itu dengan baik Ya yani pergaulilah kaum wanita Istri-istri Dan juga yang lainnya ya, Dengan baik, baik dengan Perkataan Ataupun perbuatan. Ya. Kemudian juga kita telah membahas sebagian dari surat An Nisa ayat 129 di mana Allah Subhanahu Wa Taala bermulman eh, tentang ayat yang berkaitan dengan ta'adud atau poligami. Ya. Ayat ini adalah berkaitan dengan eh, sikap seseorang atau sikap yang seharusnya Sikap yang seharusnya Dimiliki oleh Seorang yang berpoligami Yaitu tidak menyanyiakan Salah satu istrinya Karena dia Condong kecintaannya Lebih kepada istri yang Yang lainnya ya, Jangan berlaku seperti itu Karena dia harus berlaku eh, Adil Walaupun yang dituntut keadilan itu Bukan dalam masalah cinta akan tapi dalam masalah sandang, pangan, dan papan, yakni, dan juga e, pembagian, ya e, dan tidak dituntut keadilan dalam masalah cinta. Maka Allah SWT berfirman, menerangkan tentang bahwasannya cinta itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita ini berbuat adil di dalamnya. Sulit, ya, sulit. Ya, memiliki lebih dari satu istri kemudian semua dicintainya dengan cinta yang sama itu sulit sebagaimana telah saya gambarkan kemarin Al Rasul sallallahu alaihi wasallam salah seorang yang paling adil dan tidak tercela sama sekali tidak tercela di dalam keadilannya beliau dengan jelas-jelas menyatakan kecintaan kepada salah seorang istrinya lebih daripada yang lainnya sampai-sampai ketika beliau akan meninggal bahkan juga pun menunjukkan kecintaan beliau kepada salah seorang istrinya ketika beliau sakit maka dia senantiasa mengatakan ainahana godan ainahana godan ya. saya besok giliran siapa katanya saya besok di rumah siapa yakni para istri beliau ya, radhiyallahu taala anhunna eh, itu mengetahui bahwasannya maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menanti giliran beliau di rumah siapa? Aisyah. Ya. Ini seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak tercela keadilannya tapi dia jelas-jelas apa? menunjukkan cintanya lebih kepada salah seorang istrinya dan ini tidak tercela. Karena masalah cinta itu adalah masalah yang tidak bisa dibuat-buat oleh seseorang dan itu mauhibah min Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa Dan ini tidak dituntut untuk adil. Makanya Allah Subhanahu wa berfirman, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan misai walau harastum." Kalian niscaya tidak akan bisa berlaku adil. Dalam masalah cinta. Dalam masalah apa? Cinta. Bainan nisa di antara istri-istri kalian. Walau harastum. Meskipun kalian sudah berusaha keras. Fala <tuh> tamilu kullal mayl. Fata daruha kal mu'allaqah. Maka janganlah kalian itu condong dengan secondong-condongnya. Sehingga kalian membiarkan salah seorang istri kalian. Kal Seperti apa? Tergantung. Yani. La hiya dhata zawjin wa la hiya ayyimun. Yani seakan-akan istrinya itu punya suami juga tidak. Kemudian. Apa? Sendirian juga. Juga tidak. Dibilang punya suami. Suaminya apa? Ma menyepilekan menyanyiakan dia nggak pernah ditegoh nggak ya, pernah dia apa nggak pernah dikunjungi nggak pernah di nggak pernah diperhatikan ya demikian juga bukan pula dia seorang gadis yang bujangwati bujangwati itu apa bukan seorang gadis yang tidak punya suami karena nyatanya dia masih masih punya suami makanya Jangan sampai seperti seperti itu. Ya. Harus berlaku adil, tetap dikunjungi, tetap diberi nafkah, tetap diberi perlakuan yang baik ya, kepada istri-istri tadi. Adapun ini kita kembali ke masalah perasaannya. Adapun praktek yang ada pada hari-hari ini itu jangan sampai membuat kita mencibir. Mencibir itu apa sih? mencibir itu apa mencibir? Hah? Mencibir itu nah gitu loh. Ya, menghina. Jangan sampai membuat kita itu menghina terhadap syariat poligami. Kalau ada misalnya di antara saudara kita Prakteknya ternyata kurang bagus dalam berpoligami, kita katakan poligaminya sunnah tetap. Tapi dia bersalah dan butuh dinasehati. bukan untuk digibahi. Ya, kenapa? Untung dia nanti kalau digibai pahala kita kesedot semuanya, ya kan? Kemudian keburukan dia dalam berpoligami kita nggak berpoligami tapi ketiban apanya sudah nggak berpoligami, ya, gitu? <laughs> sudah nggak berpoligami ngerasani, <laughs> ya? Artinya gimana? Sudah nggak berpoligami ngerasani, maksudnya bagaimana? Dia sudah nggak Menjalankan syariat poligami. Kemudian ngerasani. Ketika dia menggibai orang lain. Karena ada kekurangan dalam syariat poligami. Maka kesalahan orang lain tadi. Akan bisa-bisa ditimpakan kepada kita. Dan dia mungkin dapat ampunan dari Allah. Karena banyak orang yang ghibah. Coba bayangkan. Seratus orang ghibah. Dah, kalau kesalahan dia seratus kepada istrinya. Sudah selesai 100 orang, tidak poligami tapi menikmati dosa poligami. Kenapa? Iya kan? Bukan menikmati dosa, mohon maaf ya, kata-kata saya Saya dengan dia salah tafsirkan. Poligami itu ya, adalah amal soleh. Ya. Menikmati dosa itu artinya menikmati kesalahan yang melakukan poligami karena diribai. Jadi dioper. Kita menjadi orang yang muflis. Jangan sampai seperti itu. Muflis itu apa? Bangkrut. Makanya kalau memang ada melihat kesalahan saudara kita dalam melakukan poligami, tegur dia sebagaimana seorang melihat seorang teman dia melakukan ibadah-ibadah yang lain. Jangan digibahi salat sunah dia mungkin kurang sempurna. Ya, maka dinasehati bukan untuk di digibahi. Demikian. Ala kuli syariat ini adalah syariat yang mulia, ya, yang tidak pantas menerima cipiran, sindiran dan yang lain-lain. Ya, barang siapa yang mampu untuk melaksanakannya, maka silakan melaksanakannya dengan syarat apa? Adil. Ya, dengan syarat bisa adil. Lah, ustad kok u u u u u u u u u u u u u u u u u Maksudnya begini, seorang suami kalau bisa menegaskan kepada istri tentang iman kepada takdir. Itu harus. Nomor satu yang ditegaskan di antaranya adalah iman pada takdir. Di antara iman pada takdir adalah percaya bahwasanya namanya amal sudah ditentukan. Namanya rezeki sudah ditentukan. Namanya jodoh sudah ditentukan pula, ya. jadi ketika datang jodoh kepada anda maka istri anda sudah tidak lagi kaget karena bapak sudah beriman kepada apa? takdir emang takdirnya dua gimana mau ditolak, ya kan? itu yang ketawa-ketawa ini bapak-bapaknya, mas-masnya, ibu-ibunya belum tentu. tapi <laughs> kita kembalilah ya, ingat bahwasanya semua syariat, semua syariat itu adalah untuk memuliakan manusia, semua syariat, termasuk itu syariat puasa, termasuk itu sholat, semua syariat memuliakan manusia, baik itu laki-laki ataupun apa perempuan, termasuk syariat ini. Ya. Saya sering, saya sengaja mengatakan, membicarakan agak khusus masalah syariat ini karena terus terang memang syariat poligami itu banyak dicibir ya, banyak dikomentari e, dengan komentar-komentar miring dan kita tidak ingin saudara kita terjerumus dengan lisannya ke dalam api neraka gara-gara komentar yang salah terhadap poligami ya, kata Rasulullah saw ya, wahal yukabun nasu Ala mana illa hasaidu al -sinatihim. kata Rasulullah saw kepada Abu Hurairah kepada ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah apakah seorang itu mungkin dimasukkan ke dalam neraka karena lisannya maka kata Rasulullah saw tidakkah wahai Abu Hurairah banyak manusia manusia yang diseret di atas lisannya ya diseret di atas lisannya semua itu adalah karena apa yang dikerjakan oleh lisan Maka kita harus menjaga lisan kita dan menjaga keyakinan Keyakinan kita, yakin seyakinnya kepada Allah Subhanahu SWT Kembali, jadi orang yang melakukan syariat poligami Dia secara bohir harus bisa membagi secara adil hak-hak istrinya itu secara tohir mulai makanan kemudian pakaian kemudian tempat tinggal kemudian apa e, pembagian malam ya, pembagian malam itu harus adil akan tetapi masalah cinta ini tidak bisa di tidak bisa diganggu gugat sulit makanya mungkin saja seorang bermalam di salah satu istrinya Maka apa yang dia lakukan bersama istrinya Beda dengan ketika dia bermalam dengan istri yang lain Cinta ini sulit Masalah sesuatu yang sulit untuk diarahkan uh, Akan tetapi Jangan kita itu membiarkan salah seorang istri kita Kalmuallako Tetaplah berbuat baik kepada dia Ya, tetaplah berbuat baik kepada dia. Kemudian Allah berfirman: Wa intus lihu wa tataku fa innal lah'ika naghfir rahimah. Kalau engkau sudah berusaha berbuat baik dan kalian sudah bertakwa kepada Allah, berusaha untuk membagi keadilan secara zahir yang sesuai dengan kemampuan kalian, fa innal lah'ika naghfir rahimah. Maka Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Allah akan mengampuni kekurangan-kekurangan kamu. Ini kalau kita sudah berusaha. Tapi kalau tidak berusaha maka berdosa, ya. Demikian ini ayat yang menggambarkan tentang e, bahwasannya kita ini harus berbuat baik kepada wanita. Kemudian masuk dalam hadis yang nomor 273 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala dia berkata, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira. Artinya, terimalah nasihatku tentang wanita yaitu untuk menasihati mereka dengan baik, untuk berlaku kepada mereka dengan baik. Terimalah Kata Syekh Muhammad bin Salah al-Azim Iqbalu ma'usikum Ya ini terimalah apa yang aku nasihatkan kepada kalian Untuk berbuat baik kepada kepada wanita Fa'innal mar'ata huliqot min dila' Karena wanita itu diciptakan dari dila' Dila' itu apa? Tulang iga eh, Tulang iga dan sesungguhnya tulang iga yang paling bengkok adalah yang paling atas. Ya. Jadi kebengkokan tulang iga itu bertingkat, bertingkat, tingkat. Ya. Ada yang paling bengkok yaitu yang paling atas. Yang paling atas ini bengkok sekali. Ya kan? Kemudian terus ke bawah tinggal apa? Nah, kebengkokannya tidak terlalu terlalu bengkok. Fa indah habta tukimuhu kasarta. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya wanita itu difitrahkan memiliki kebengkokan, memiliki kebengkokan kita tidak bisa menginginkan oh mohon maaf ya ibu-ibu ya sekali lagi hadis-hadis yang berkaitan dengan ini bukan untuk menghina ya bapak-bapak ya tapi justru untuk meningkatkan kasih sayang kita kepada siapa wanita jadi karena semua semua syariat di sini tujuannya adalah memuliakan entah itu memuliakan laki-laki atau memuliakan wanita dan tidak ada yang tujuannya menghina sama sekali ya itu perlu diingat Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia menggambarkan bahwasanya wanita di dalamnya itu ada kebengkokan. Fa in dahap datu kasarta. Kalau kita paksa untuk meluruskan, ya ni kalau kita enggak terima adanya kebengkokan dalam diri wanita, ya, kita enggak ridho adanya kebengkokan dalam diri wanita enggak terima. Kok angel teman tidak sesuai dengan yang kita wah? kehendaki Nek disuruh seperti ini kok malah menjep nah, menjep itu apa menjep itu apa namanya ya kayak mencibir tadi itu ya. menjep itu nah gitu ya jadi senyum tapi senyum yang apa senyum yang kecut ya. dah mandi enggak mandi berapa hari jadi senyumnya apa kecut ya. seperti itu ya kita ingin melakukan seperti ini, kok dia seperti ini? Misalnya demikian. Dan ingat, tidak semua wanita seperti itu. Artinya ada wanita-wanita yang juga baik. Ya. Kebengkokannya tidak seperti wanita-wanita yang yang lain. Tapi apabila kita tidak menerima kebengkokan yang ada pada wanita. Dan kita memaksa bahwasanya wanita harus sempurna. Pokoknya kamu harus, kamu harus. Sama keluarga kita demikian, maka kasar tahu kita berarti akan patahkan dia. Artinya apa? Kita akan bosan dengan dia. Akhirnya kita apa? Talak. Ya, fa'in dahab tatu kimu kaserta. Jadi kalau kita ber berusaha paksa untuk jadi wanita itu lurus, kalau nggak lurus nggak saya terima. Maka nggak ada wanita yang akan jadi istri kita. Ya, Insya Allah. Wa tarok tahu. Tapi kalau kamu biarkan saja. Artinya sifatnya memang begitu. Kita maklumi. Ya, kita maklumi. Bukan berarti tidak ada nasihat. Tapi kita maklumi. Wanita memang ada sifat kebengkokan. Kita beri nasihat dengan pelan-pelan. Ya. Maka yang namanya tulang iga itu tetap bengkok. Jadi baik. Suatu saat kebengkokannya muncul. Ya. Suatu saat kebingungannya muncul. Maka kata Rasulullah Sallallahu SAW, Istausu bin Nisa. Berbuat baiklah kepada wanita. Berbuat baiklah kepada wanita. Ini ibu-ibu. Ibu-ibu dimuliakan. Dengan sifat yang seperti itu, maka wajib kepada kaum pria untuk berbuat baik kepada wanita. Ustadz apa laki-laki yang tidak ada yang bengkok. Ya ada yang bengkok. Makanya kemarin saya sebutkan ya al apa namanya hadis yang menyebutkan bahwasanya uh, al al al al-kumal al ya al-kamilu minar Rizal kathir ya wal-kamilu minan nisa'i qalil maka makaqala sallallahu alaihi wasallam yang sempurna dari kalangan laki-laki uh, itu banyak tapi yang sempurna dari kalangan perempuan itu sedikit. Tanpa menutup kemungkinan bahwasanya person dari wanita ada yang jauh lebih baik daripada person dari laki-laki. Contohnya siapa diantara kita yang merasa lebih baik dari siapa istri-istri Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam Dan siapa di antara kita Yang merasa lebih baik daripada Para sahabiat eh, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Taib. Hadis ini adalah hadis yang sahih Hadis ini berarti Memerintahkan kita untuk senantiasa Bersikap baik Kepada wanita Dan bersikap bijaksana Kepada wanita Dalam riwayat yang lain Almar'atu kaddila' in aqamtaha kasartaha wa in istamta ta biha istamta ta wa fiha awaj atau wa fiha iwaj ya, dua cara membaca al mar'ah wanita itu seperti addila seperti tulang rusuk kalau engkau berusaha paksa luruskan dia dan engkau ingin dia betul-betul menjadi lurus bisa atau tidak tulang rusuk diluruskan enggak bisa ya. maka Fa'in akam tahakasartah. Kalau kamu paksa luruskan, kamu ingin wanita itu jadi sempurna, tak bisa. Kamu akan patahkan dia. Dan dalam riwayat yang lain, wakesruhal tola kuha. Mematahkannya, artinya mentalaknya. Bosan. lihat kebengkokan terus, akhirnya bosan. akhirnya apa? Ditalak. Nah, makanya kita harus tetap bersabar, berbuat baik kepada dia. Ya, naam. Wah ini istimta tabiha, istimta tabiha wah fiha awaj. Kalau engkau tetap bisa bersenang-senang dengan dia, kamu akan bisa bersenang-senang dengan dia. Menyenangkan, ya, punya istri itu menyenangkan, mas-mas ya. Kanya segera saja ini, ustad saya itu anu eh ya, ustad anu anu opol, ya kan? saya itu mau nafkai pakai apa ya? Yang memberi rezeki itu Allah. Kita makan itu adalah Allah yang memberi rizki kita. Hatta nanti kita punya istri yang memberi rizki juga Allah, bukan kita. Wa مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا Dan seluruh hewan yang ada di muka bumi ini sudah ditanggung rizkinya oleh oleh Allah. Makanya saya berguru tadi dengan teman-teman cacing di dalam tanah saja. Ada nggak jadi pegawai? Nggak ada. Tapi hidupnya makmur. Makmur, cacing hidup di dalam tanah lemu ginuk-ginuk ngilani. Ya kan? Wais lemu ginuk-ginuk ne madhani wang meneh masya Allah. Itu. Itu padahal hidup di dalam tanah. Siapa yang menjamin Allah? Maka yakinlah kalau memang anda sudah saatnya menikah, Sudah hari ha, gak usah ragu-ragu. Wais pokoknya bismillah. Fa'idha azamta fatawakkal Allah saya sering mungkin sampaikan ngompori semacam ini. Bukan berarti bahwasanya untuk menikah itu tidak ada persiapan harta. Tidak ada persiapan ilmu. Sudah pernah saya sampaikan, yang namanya persiapan itu ada persiapan ilmu, ada persiapan harta, ada persiapan macam-macam, iya -macam, kan? Itu sudah pernah saya sampaikan. Jadi saya tidak meninjau namanya segera nikah itu ming siap bondone tok itu enggak. Segala sesuatu sudah dipersiapkan. Cuma dari sisi ini biasanya yang paling lemah. Makanya biasanya saya ngompor itu dari sisi ini. Ya. Oh Saya pun belum kerjaan, belum ini. Jangan disalahpahami Ustadz. Namanya nikah kan bukan hanya harta saja Ustadz. Masih butuh persiapan ilmu mengenal tentang wanita, tentang ini. Ya akhi, antum belajar ilmu wanita 10 tahun, nikah tetap aja gak kenal wanita Langsung. Tidak bisa. Tetap. Walaupun Anda sudah menjadi profesor, doktor di bidang kewanitaan. Bujang sampai jadi profesor, doktor di bidang kewanitaan. Tetap nikah lima tahun belum kenal istrinya. Betul? Anda akan dapatkan itu. Makanya apa yang Anda tunda-tunda lagi? Begitu. Wah ini ngompori tenang ini ustadz. Tadi makanya kadang saya sering bilang kita ini, masya Allah, motor dua, android dua, kan laptop dua, sih, oh dinikah gitu loh, masya Allah, ini dari satu sisi. Karena apa? Sisi ini biasanya orang itu paling lemah. Barusan saya terima telepon sebelum menjelang maghrib. menjelang saya berangkat ke sini. Ustaz, saya Fulan, Ustaz. Oh, ahlan. Gimana kabarnya antum? Di mana sekarang? Oh, saya di sini, Ustaz. Di sini, di sini. Ini gini, Ustaz. Saya itu bincang-bincang dengan teman-teman. Kita kan para bujangan, Ustaz. Heeh, dia bilang cerita gitu. Saya "Baru tadi, Masya Allah. Kita kan para bujangan, Ustaz. Kita itu mau nikah cuma kata teman-teman dan ini juga yang saya rasakan yang paling khawatir adalah saya mau kasih makan apa itu istri. Terus saya bilang, "Ya akhi, hada waswasatu syaitan." Ya kan? Ya itu itu adalah bisikan apa? Syaitan, Inna syaitana yukhawifu auliya'ah. Syaitan itu nakut-nakuti kekasih dia. Hati-hati lo kamu. Ya idukumul fakir, syaitan itu. Syaitan itu menjanjikan kefakiran. Hati-hati kalau nikah kamu. Hati-hati kalau nikah itu kamu. Demikian. Maka akhirnya ingat, Rizki itu Allah yang tanggung. Hatta i, apa wanita itu sudah nikah sama anda, atau belum nikah, semua sudah ditanggung oleh Allah. Wa ma min fil ardi ila allahhi rizkua. Allah yang tanggung, bukan kita. Anak siapa yang tanggung? Allah yang tanggung, bukan bukan kita, Allah yang tanggung supaya kita enggak takut. Ya, Allah kulihat dari sisi ini itu dia betul-betul ternyata itu berapa kali loh, bukan hanya satu kali itu uh, yang konsultasi ke saya dan mengeluhkan masalah itu. Ya, mengeluhkan masalah itu. Karena apa saya bisa bicara seperti itu? Saya juga pernah ngalami Ya Makanya iya rasa seperti itu pernah saya alami. Masya Allah. Anda sekarang yang, yang kos-kosan. Ini mohon maaf yang bapak-bapak sudah sepuh dan berkeluarga ya. Anda silahkan mau berkeluarga lagi juga boleh kalau siap. Ini yang belum ini. Anda yang sekarang kos-kosan. Mikir enggak mau ngontrak rumah? Enggak sekarang ini mikir ngontrak rumah enggak? Enggak sekarang ini loh. Yang baru kos. Sudah kepikiran ngontrak? Kenapa sudah mau nikah ya? <laughs> Yang mau kos itu wajarnya pasti enggak mikir ngontrak. Ya kan? Tapi kalau sudah nikah, bisa atau enggak? Sekarang Anda punya rice cooker? Mungkin punya. Punya panci? Mungkin punya. Tapi lengkap enggak alat-alat dapur? Enggak lengkap. Ketika nikah, Masya Allah. Dari mana datangnya alat dapur? Dari rizki Allah. Rizki dari Allah. Di antara kita nikah sebelum nikah sepeda. Begitu nikah sepeda motor. masyaAllah. Ini bicara, ah oh ya Ustadz kan banyak juga yang nikah miskin. Ya ada. Namanya juga Rizki. Hatta Anda sekalipun orang kaya, kalau nikah belum tentu istri Anda akan bisa merasakan kekayaan Anda. Kenapa? Jatah Rizki. Jatah Rizki dari Allah. Jadi kita yakin hanya Allah saja yang memberi riski, bukan kita. Itu pernah saya rasakan, makanya saya bisa cerita. Wahai cucuku sekalian. Maka saya bilang ke teman tadi, Ya akhi, antum kalau cerita-cerita gitu, jangan cerita kepada sesama bujangan. Cerita pada yang sudah nikah, saya ceritakan kepada dia. Nih, antum ingat gak si fulan? Iya Ustaz. Dia nikah itu enggak punya kasur. Betul itu. Enggak punya kasur, enggak punya rice cooker, enggak punya apa-apa. Nikah ngutang biaya nikah. Sekarang masyaallah dia bisa kuliah, Akh. Dari mana itu? Minallah, Akh. Bisa kuliah, bayangkan. Sebelum menikah, pikir dia ya Allah gimana? Sekarang bisa kuliah. Bayangkan itu. Kuliahnya di Studis lagi, masyaallah. Jember. Ya. Ini kan luar biasa. Dan tentunya tidak mungkin tinggal di asrama Tinggalnya di mana? Kontrak. dari mana uangnya? Minallah Kita kembali ke riadus salihin Ini jadi panas nanti ya Baik Mungkin ini saja yang bisa saya mampaikan Yang jelas kita ini harus terus berwasiat Berbuat baik kepada apa? Wanita, karena wanita itu adalah memiliki kekurangan. Sebagaimana kita juga memiliki apa? Kekurangan. Eh, kita berwasiat, e, e, berbuat baik terus kepada mereka. Baik perkataan kita, perbuatan kita. Sebagaimana kita tidak senang untuk diperlakui tidak baik. Atau diperlakukan tidak baik. Maka kita yakin pasangan kita juga tidak mau untuk diperlakukan tidak baik. Baik secara perkataan atau perbuatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, sallallahu alaihi nabiyana Muhammad. Uh, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.